Anak-anak Nabi ada tujuh orang, tiga laki-laki, empat perempuan. Pertama Kosim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rokaya, Umuqal, Sufat, Timah. Ibunya bernama Siti Aminah ayahnya. Ada tujuh orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qosim Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rokaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya ber-